Mitra Bisnis Kompas menulis Dewan p e r w a k i l a n Daerah mengusulkan agar calon presiden dan wakil presiden dapat berasal dari calon independen atau perseorangan. Saat ini calon presiden dan wakilnya hanya bisa diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu. Untuk membahas hal ini, saya sudah terhubung dengan anggota DPD Perwakilan Jawa Barat, Amang Safruddin. Pak Amang, apa komentar Anda? Pada prinsipnya, kalau kita melihat dan membaca secara lebih definitif gitu ya konstitusi yang ada, sebenarnya memberi memberikan semacam peluang. Apalagi kalau kita bicara pasal terkait dengan masalah hak asasi manusia. calon independen itu sangat-sangat manusiawi dan itu banyak hak asasi manusia di mana Kekuasaan sebuah negara itu tidak lagi hanya ditentukan oleh sebuah partai politik nantinya atau partai politik, tapi masyarakat yang tidak masuk dalam, dalam partai politik kan bisa mengakses s o s i di r i dan punya hak untuk terlibat di dalam、uh, memanage, mengelola bangsa dan negara ini, dan itu bisa ditampung seharusnya di dalam undang-undang yang terkait dengan masalah. a d a yang melihat dibutuhkannya calon independen untuk Presiden akibat sikap masyarakat yang pesimis terhadap partai politik.、Uh, itu, itu satu hal yang, yang sangat mungkin、uh, terjadi ya bahwa DPD sangat mendukung dengan peluang-peluang、uh, itu dan itu harus diakomodasi oleh undang-undang、uh, terlepas dari alasan apapun masyarakat ya. Tapi yang harus kita,、uh, kita hargai adalah bahwa hak パーティー u パーテ e ーはパーティーはパーティーはパーティーは a ーティーはパーティーはパーティーはパーティーはパーティーはパーティーはパーティーはパーティーはパーティーはパーティーはパーティーはパーティーはパーティーはパーティーはパーティーはパーティーはパーティーはパーティーはパーティーはパーティーはパーティーはパーティーはパーティーはパーティーはパーティーは カロカロ、マリハッカムセンサジャラ、セチャラアカロシャハ e タンマリハッフれノメガイアンバカムバンデマシャラカッタン Periode yang lalu saja kan tahun 2009 memasuki tahun 2009 ya pemilu 2 0 0 saja banyak calon-calon independen yang siap maju. Dan dukungan、uh, masyarakat juga uh, cukup uh, beragam ya dari berbagai kalangan profisi, profesi misalkan、uh, dari kalangan masyarakat organisasi m a s s a juga sangat berpeluang. Kalau ada misalkan sebuah ormas yang mengklaim bahwa dia punya, punya anggota sampai, sampai katakanlah 20 juta itu kan punya peluang untuk mengajukan calon independen dari organisasi massa tersebut. Dan saya melihat dibuka aja masalah kemudian hak itu diambil atau tidak oleh masyarakat itu masalah yang lain. Demikian Amang Safrudin, saya Dinda Natasha.